sehari semakin dijaya selalu dan semoga planning kedepannya makin sukses daripada yang sekarang ini, amin, thank you semuanya selamat siang